マシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマ Ragi ibadah diserang p a s t o r n y a pun dipukul Tempat ibadahnya dibakar ya kan? Itu memang Ada istilah yang paling bagus Dari tadi dikutip ini dan Melindungi minoritas Dan melakukan pembiaran Nah ini dua Ini harus di, dicegai Kan sisa、uh, Sisa kepemimpinannya kan tinggal Satu tahunan lebih Ini harus dilakukan Yang intensif gitu ya Jadi harus dilindungi Ya kan, kalau nggak begini terus ya Dilihat dunia kan tidak bagus Ya kan, gitu aja, makasih Siang Pak s a r i a Silahkan Pak Sarif Pak SBI itu penting partainya dulu Mbak Kalau partainya ada sesuatu cepat dia Mbak Langsung bikin konferensi pers Terus Ya pokoknya b e r b e n a h lah gitu ya Seperti yang terjadi akhir-akhir ini パーマーラルビバイトパーティーさん、プレゼンニミー、モティーボイトリシャインド、ディビデモクタト、ヤンパータニア、プレゼンニミー、ジェットオフラークリフィーディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアアディア パ r ティー、no yeah. うん、t <音楽>ーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーィーパーティーパーティーパーティーパーィーパーティーパーテティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパティー 岡山、日本のプレゼ g 北海道のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプのプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプ本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本のプレゼン、日本 私は何をしてるの ?2 す間、私は何をしてるの何をしてるの何を a てるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの a をしてるの何をし パレオ、シュワケンパレオや、マシンボー、case, ね hey、hand, hey, yeah, nice, yeah, や、パレー、クト、okay,、ッロー、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 ya s i l a k a n Pak Bayu、uh, ini di desak yang desak siapa、itu、yang pertama yang kedua tidak ada dengan, dengan minoritas itu para meternya apa, ukurannya apa terus sampai di d e l a s negara ini gagal melindungi minoritas apa argumennya itu dulu y a n harus tanya, -tanya. silahkan Pak Leo Ya selamat sore Pak Wendy Sore Pak, s i l a k a n Pak Ya, Presiden SBY masih tunjukkan dirinya bahwa dia orang nomor satu di negara Indonesia tercinta ini Dia dihormati, berwibawa dan t e g a s gitu Dia harus begitu, terima kasih Terima kasih selanjutnya Bapak Muhammad Ya yang tadi komentar Pak Bayu h itu dia ngarti g k gak sih Yang namanya Kompas sudah berani sebutkan gitu d o u t a s r i itu penelitian yang mendalam Jadi n gak g perlu tanya karakternya apa. Itu mah mungkin antek-antek yang pemerintah kali. Saya cuma mau kasih komentar. Kayaknya sekarang presiden udah agak b a n i a k Kalau n g g a k 2014, demokrat itu hancur sudah. Itu udah nyata, bullying udah menyatakan. Itu semua survei sudah menyatakan. Jadi n g gak perlu tanya bukti lah, ini lah. Itu masih orang... Ini i s i a n g bolong gitu loh Terima kasih Terima kasih kembali Pak Muhammad Selanjutnya ada Bapak Edo Ya Menurut saya itu Funtinya p e n e g a k a n hukum Jadi apapun Hasilnya itu Hasil penegakan hukum Sudah sama dengan Spesial itu juga Harus d i d e g a t k a n hukumnya Jangan cuma Ketek tangkosong saja 私の場合は、私の場合は、私の場合の場合は、私の場合は、私の場合の場合は、私の場合は、私の場合は、私<音>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 ファイスペース、ジャッジ、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンル、ジジャンドル、ジャンンドル、ジャンドル、ジャンンドル、ジャンドル、ジャンドル、ドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャンドル、ジャ Yang kedua adalah、uh, masalah-masalah yang ada yang sudah pernah terjadi bisa diselesaikan dengan baik apalagi、uh, ini ada masa s a k i t dari kepengurusan PSB sampai tahun 2014 dan kita melihat memang elektibilitas、uh, dari pemimpin yang pluralisme itu akhirnya nanti jauh lebih tinggi terima kasih Pak Mardi. Iya、hmm. Pak, Pak Martin, sorry、uh, bisa d i k e s e k a n volumo r a d a anda bapak? Iya bisa. s i l a k a n Pak Martin Ya menurut saya Pemerintah sebenarnya sudah memberi perhatian yang cukup Cuman prioritasnya Redak sekali untuk Membela Pihak-pihak、uh, minoritas Terkait、hmm. Yang dilakukan Presiden Tugustur yang tertahu Ya cukup terima kasih Terima kasih kembali Pak Martin, Pak Anton Ya selamat malam Pak. Selamat malam Pak、uh, Silakan. Ya kalau menurut saya Uh, presiden belum merangkul ya, belum merangkul dari wadah-wadah、uh, agama ya, dari wadah agama secara intensif,、uh, baik di forum-forum apa、uh, kesehariannya presiden maupun、uh, di pemerintahannya ya. Jadi seharusnya kayak majelis ulama, kemudian、uh, gereja dan lain-lainnya, seharusnya adalah seperti forum itu, sehingga... hal-hal seperti kapal yang terjadi komentar di kompas itu tidak terjadi itu aja pak baik terima kasih pak anton n g a d e v i n iya silakan komentarnya pak n a d e p i n iya menurut saya sih seharusnya pemerintah sudah i s betina sesuai dengan aturan yang sudah ada kan aturannya sudah ada sekarang dengan p e m b i a r a n pembiaran seperti itu membuat di bawah pemerintah menjadi jatuh gitu mhm、uh -huh. Nah, itu aja sih tempatnya bu. Oke,、okay, terima kasih Pak d a v i d Pak Agung. Iya.、Yeah. Silakan mbak.、Uh, kalau menurut saya sih bu, untuk、uh, pemerintah uh, harus bagaimana lagi ya? Kalau menurut kita sih, proses harusnya koreksi dari masing-masing aja ya. 私たちは2007年のい点で、た